dari pelajaran tafsir dan kita telah sampai pada surat al-kafirun. Al-kafirun diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia tergolong surat madaniyah atau makkiyah dan yang dikuatkan oleh imam kita imam ibnu Kathir ash-Shafi'i rahimahullah. Al-Kafirun ini termasuk Dari surat Makiah Ini surat yang turun Sebelum Sebelum hijrahnya Nabi ke ke Kemadinah <tuh> ya. Surat Al-Kafirun ini Terdiri dari 6 ayat Dan sebab Asbabun Nuzul Sebab turunnya Surat Al-Kafirun ini dikatakan atau diriwayatkan oleh alimam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Anna Quraysh da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Quraisy orang-orang kafir Quraisy menyeru atau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak beliau Ayatuhu malan Fayakunu agna rajulin bimakkah ya, Orang-orang Quraisy Menawarkan kepada Nabi Untuk diberikan harta Hingga nanti Nabi akan menjadi orang yang Paling kaya sekota Mekah Dan akan dinikahkan ya, Kepada para wanita Yang beliau inginkan Fakalu, kemudian mereka mengatakan hadalah kaya Muhammad. Ini untuk muwahy Muhammad. Wakaf an syatami ali hatina, tetapi mohon ditahan agar jangan sampai atau jangan lagi mencelah sesembahan sesembahan kami. Walatad Qur'an lihatan nabi su dan jangan kamu sebutkan sesembahan kami ini dengan sebutan-sebutan yang jelek. Fa in lam apabila kamu tidak melakukan ini fa inna nu'ridu 'alaika khoslatan wahidah apabila kamu tidak melakukan permintaan kami ini maka kami menawarkan kepada engkau satu saja wala fiha shalah dan satu hal ini kebaikan untukmu Ma hiya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tawaran tersebut Qalu Para sahabat atau para Quraysh, kafir Quraysh itu mengatakan Ta'budu alihatana sana Engkau ibadah kepada sesembahan-sesembahan kami satu tahun Wa na'budu ilaha kasanah Dan kami beribadah kepada sesembahanmu satu tahun Jadi kamu ikut kami setahun Kami ikut kamu setahun iya. Maka Nabi s.a.w. mengatakan Hatta al dhura ma ya'tini min rabbi aku akan menunggu sampai apa yang didatangkan oleh Rabbku. Ini beliau menunggu wahyu untuk jawaban tersebut. Fa ja'al wahyu min indillah, maka turunlah wahyu dari sisi Allah yaitu surat Al-Kafirun. Di dalam riwayat lain, ya. Naam. Dari Sa'id bin Mina, ya Maula Abi Bakhtari qala dia mengatakan, ya Sa'id ini mengatakan Laki Al-Walid ibn Al-Muqairah, ya. Al-Walid ibn Al-Muqairah tokoh kafir Quraish. wal asi bin Wa'il dan juga Wasi al asi bin Wa'il, Wal-Aswad ibn Al-Mutalib dan yang ketiga adalah Aswad ibn Al-Mutalib, Wa Umayyah ibn Khalaf yang keempat Umayyah ibn Khalaf mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqalu, mereka kemudian mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, fal ta'bud ma na'bud, hendaknya kamu beribadah apa yang kami ibadahi. Wa na'budu ma ta'budu, dan kami akan beribadah kepada apa yang kau ibadahi. Wal nashtarik nahnu wa anta fi amrina kullih, dan kami akan bersukutu denganmu pada urusan kita seluruhnya. Wa inkaananah nuladi alaihi asah minuladi anta alaihi kun takot akota min huhaban. Kalau seandainya kami ini lebih benar dibanding apa yang ada padamu, maka engkau pun telah kebagian -bagian, dapat bagiannya juga. Ya, kalau kami lebih baik darimu, maka kamu pun akan dapat kebaikan dari kami. Wa inkaanaladi anta alaihi asah. Adapun apabila yang ada padamu ini lebih benar. Minallah di nahnu alaih dibandingkan apa yang ada pada kami kunaqot akhot namin huhab dan kami pun dapat bagian kebaikan dari kebaikan yang ada pada diri engkau wahai Muhammad eh, lihat Pak. seperti itu ia ya, pengkaburannya kalau kami ibadah sama kamu terus ternyata kamu yang benar kan kami juga ibadah sama kamu tapi kalau kami benar ya kamu pun kebagian kebaikan dari apa yang ada pada diri rasulullah saw sebagai seorang rasul ya, tidak menjawab sendiri ya. beliau menjawab dengan apa yang diperintahkan oleh allah subhanahu wataala kemudian said mengatakan na'am faan zalallah maka allah pun menurunkan firmanNya kuliyah ayyuhal kafirun la abdu ma tak Kita baca tafsirnya dulu Atau keutamaan surat Al-Kafirun dulu Hah? Tafsirnya dulu ya iya. Karena ada beberapa dalil Hadis yang menunjukkan keutamaan surat Al-Kafirun Ini ayat atau surat yang mulia Sehingga Rasulullah menggabungkan Antara Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas Di banyak solatnya Sebelum subuh Disunahkan membaca itu Ketika solat, tawaf Disunahkan juga membaca dua surat tersebut. Kemudian barakallahu fiikum ya di saat kita mau tidur ya pun juga disunahkan membaca al-kafirun -Ka, Al ini. Iya, nanti sudah. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iya. memerintahkan nabinya untuk berkata atas tawaran-tawaran tersebut. Qul, katakan ayyuhar rasul wa rasul. Katakan wahai rasul. Katakan kepada siapa? Liladina kafaru billahi kepada orang-orang yang kufur kepada Allah warasulih dan kepada orang-orang yang kufur kepada rasulnya ya ayuhal kafirun katakan wahai rasul wahai orang-orang yang kafir lihat diajarkan untuk mengatakan kepada mereka wahai orang-orang kafir Tiba-tiba belakangan ada orang yang mengatakan Tidak boleh mengatakan kepada orang yang Kafir itu non muslim Ini perintah dari Allah Untuk mengatakan kepada orang-orang Yang tidak mau beriman kepada Allah Tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah memerintahkan untuk mengatakan mereka sebagai Orang-orang kafir Tentunya kita sebagai hamba Allah Akan mengikuti apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Nabi yang sudah diketahui keberadaannya sebelum beliau diutus karena sudah ada penyebutan beliau di dalam Taurat dan juga di dalam Injil di Surat Nahl asof As ayat yang ke enam wa'idqolahnya Isa bin Maryam dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata ya bani Israel wahai bani Israel ini Rasulullah alaikum sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Mushaddiqal lima baina yadai min taurat membenarkan ya kitab yang sudah ada sebelum aku yaitu Taurat. Wa mubasysyiram bi rasulin yati min ba'dismuhu Ahmad dan aku datang memberikan kabar gembira dengan akan datangnya rasul setelahku yang bernama Ahmad. Sudah dikabarkan gembira dahulu. Ya atau Nabi Isa kepada Bani Israil. Adapun Yahudi Allah katakan di surat Al-Baqarah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka telah mengetahui akan datangnya nabi terakhir sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Sehingga di dalam riwayat Ahmad dan juga di dalam riwayat Baihaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat Umar Membawa beberapa lembaran Taurat. Ya. Barakallahu fikum. Ini naam. Satu riwayat. Riwayat yang lain. Umar yang berkata kepada Nabi. Iya. Umar mengatakan. Barakallahu fikum. Inna nasma'u ahaditha min yahud tu'jibuna. Wahai Rasulullah. Kami mendengar. Ya. Beberapa hadis, Beberapa ucapan. Beberapa kisah dari kalangan Yahudi yang kisah-kisah itu mengagumkan kami. Afa taru antaktuba ba'daha? Apakah Anda berpendapat untuk kita tulis sebagian kisah-kisah tersebut yakni dipelajari? Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi menjawab, anta kama tahawwa na'am kama tahawwakil yahuduwannasara. Apakah engkau sudah bingung wahai Umar? Sebagaimana bingungnya Yahudi dan Nasrani Laqad jitukum biha bayo doa Sungguh aku telah bawa risalah ini Dengan kondisi yang putih Yang jelas Yang terang Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Naqiyah Yang bening Aku bawa risalah ini dengan risalah yang putih dan bening Yang jernih Walau kana mu sahayan kalau seandainya Musa sekarang masih hidup, mawasiahu ilah tiba tidak ada keleluasaan bagi dia kecuali dia harus mengikuti aku. Jadi Musa, kalaupun hidup di zaman Nabi saw, Musa punya kewajiban untuk ikut kepada ajaran Rasulullah Muhammad saw. Iya, Rasulullah saw juga bersabda dari hadis yang diriwayatkan Alimamu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, wallazi nafsi Muhammadin biadihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini. Apakah Yahudi tidak pula Nasrani yang dia mendengar akan kedatangan aku, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi? Kemudian dia mati dalam kondisi dia tidak mau beriman kepada apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan termasuk dari golongan penduduk neraka. Siapapun dia, Yahudi ataupun Nasrani, yang dia mendengar aku datang, aku telah tiba, aku telah diutus, kemudian dia mati dalam kondisi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia mati di atas keka kekafiran. Ya, jadi tidak boleh kita Lalu kemudian Mengatakan ah mereka bukan seorang muslim Tidak, gak cukup Allah yang mengajarkan kita untuk mengatakan mereka Kafir iya Kenapa? Karena keengganan mereka Untuk mengikuti wasiat Dari nabi dan rasul mereka Ini yani untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita lanjutkan iya. Kul katakan wahai nabi Ya lilladina kafaru Kepada orang-orang yang kafir Kepada Allah dan Rasulnya Ya ayyuhal kafirun Wahai orang-orang yang kafir La a'budu ma ta'budun Aku tidak beribadah Apa yang kalian beribadahi Ibadahi Tafsirnya La a'budu ma ta'budun Aku tidak beribadah Apa yang kalian sembah Minal asnam Dari patung-patung wal alihah azza'ifah dan dari sembahan-sembahan yang palsu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidak pula kalian beribadah apa yang aku ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan tidaklah kalian beribadah kepada apa yang aku sembah min ilahin wahid. Dari sesembahan yang Esa. Wallahu dia adalah Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Rabb itu kemarin maknanya apa? Yang mencipta dan yang menga mengatur. Iya, Allah yang mencipta dan mengatur semesta alam, Al-Mustahiqu wahdahu lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Kemudian Allah juga menyuruh nabinya untuk mengatakan Wala'ana abidum ma'abatum dan tidaklah aku sebagai penyembah apa yang kalian sembah. Wala'ana abidum ma'abatum dan tidaklah aku beribadah kepada apa yang kalian sembah. Minnal asnam dari patung-patung wal -patung alihah dan sesembahan-sesembahan yang batilah yang batal. Di sini menunjukkan apa? Sesembahan selain Allah ada tidak? Ada, ya kan? Sembahan sesleinan Allah a ada yaitu yang diibadahi oleh orang-orang musyrik. Tetapi kita katakan sesembahan tersebut adalah sesembahan yang ba batil. Iya. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidaklah kalian adalah orang-orang yang beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Walaupun mereka mengakui Allah itu pencipta mereka, Allah penguasa alam semesta bahkan mereka juga beribadah kepada Allah perbedaannya apa setelah mereka beribadah kepada Allah mereka juga beribadah kepada yang, lah, hmm. yang lain selain doa kepada Allah minta juga kepada Latar ushmanat ya sebagai naam barokallahu fikum, tandingan tandingan selain Allah ketika itu eh maka kaum muslimin yang dimulai oleh Allah subhanahuwataala di sini menunjukkan bahwasanya yang diinginkan oleh Allah kepada kita semua adalah beribadah hanya kepada Apabila ada seseorang yang beribadah kepada Allah Tapi beribadah juga kepada selain Allah Maknanya apa? Dia memberikan ibadah kepada Allah Tapi diberikan pula ibadah itu kepada selain Allah Maka Allah tidak menginginkan yang seperti ini Allah tolak seperti ini Iya, buktinya turun ayat ini Melarang Nabi untuk ikut apa yang mereka inginkan Mereka tidak beribadah apa yang Nabi sembah Nabi pun tidak beribadah apa yang mereka ibadahi walaupun mereka beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Allah mengatakan ana agna syuraka'i anisyirki. Aku tidak butuh kepada yang namanya sekutu. Ya. Barang siapa yang beribadah kepadaku dan juga kepada selain aku, taraktuhu wasyirkah. Aku akan tinggalkan dia dan perbuatan syiriknya. Allah tidak ingin kita sholat kepada Allah, kita minta kepada Allah, tapi minta juga kepada yang lain. Kita sumpah kepada Allah, tapi kita sumpah juga kepada yang lain. Yang lain, maka mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya di sebagian tempat ada yang mengatakan demi Allah, demi Rasul. Ini sumpah kepada selain Allah, disamakan sumpahnya kepada Allah, kemudian sumpah kepada Rasul ini tidak boleh, karena sumpah itu ibadah, hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia menyembeli untuk pengagungan dia menyembelih pula bukan untuk selain Allah dengan sembelihan pengagungan ini juga tidak boleh demikian terus ibadah-ibadah yang lain semuanya diinginkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Allah tegas mengatakan wala antum kalian ini tidak menjadi orang yang abiduna sebagai orang-orang yang beribadah mustaqbilan ma'budu ma menghadap pada apa yang aku sembah Iya. Wahadihi al-ayatun dan ayat ini nazalat fil ashkhas bi'ayanihi minal musyrikin. turun kepada orang-orang tertentu dari kalangan musyrikin. Ya, karena makna dari ayat ini kalian juga selama ini tidak akan beribadah kepada Allah. Iya. Dan di dalam ayat ini sebenarnya turun kepada orang-orang yang telah khusus di antara kalangan orang-orang musyrikin, qad alimallahu annahum la abadan. Yang Allah tahu kalau mereka tidak akan pernah beriman selama lamanya. Kemudian Allah mengatakan lakum dinukum walidin iya bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku lakum dinukum Allah di asror tum bagi kalian agama kalian yang kalian terus menerus mengikutinya walidini dan untukku agamaku Allah dila abaghirohu yang aku tidak menginginkan selainnya kau muslimin yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui ya, enam apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalimat la ilaha illallah sebagai rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Iya, rukun pertama adalah fondasi dari seluruh rukun-rukun yang lain. Apabila ini rusak Maka akan rusak pula rukun yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan kelima. Rukun pertama inilah yang membedakan antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Yang tadi kita ketahui kisahnya di dalam surat Al-Kafirun ini. Rasulullah tidak mau. Ya? Allah juga tidak mau. Mereka beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada lain. Ini makna dari ashadu ala ilaha illallah Aku bersaksi La ilaha illallah Silakan nanti dibuka Firman Allah Taala Di dalam surat Al-Hajj Surat Al-Hajj Ayat ke-62 Yang menjelaskan kepada kita Apa makna dari la ilaha illallah Allah mengatakan Dalika bi anna allaha huwal haq Yang demikian itu Karena Allah lah yang haq wa annama yad'una min duni dan sesungguhnya segala sesuatu yang mereka seru selain Allah wal batil itu adalah sesembahan yang batil wa annallaha huwal aliyul kabir dan sesungguhnya Allah lah zat yang maha tinggi lagi maha besar jadi dari dengar dari makna la ilaha illallah dari ayat ini kita tahu ya sesembahan yang disembah oleh manusia di dunia ini nyata ya fakta mereka beribadah kepada selain Allah walaupun mereka juga sebagiannya beribadah kepada Allah. Iya, ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Akan tetapi kita katakan peribadahan mereka adalah peribadahan yang batil dan Allah saja yang sesembahan yang hak. Eh, kenapa saya tekankan ini barakallahu fikum? Karena na'am, seperti yang sudah kita ulas beberapa waktu yang lalu, ya, sebagian kita diajarkan untuk Maknalah ilaha illallah dengan apa? Tidak ada Tuhan selain Allah Kalau dalam bahasa Arabnya Itu sebenarnya la maujudun ma Tidak ada sesembahan yang ada Kecuali Allah ya. Tidak ada sesembahan yang ada Kecuali itu adalah Allah ya. Jadi mereka menginginkan untuk membawa kita untuk mengangkui sembahan-sembahan lain-lain itu Adalah sembahan yang Benar juga Padahal dari maknalah ilaha illallah Apa yang kita baca di surat Al-Kafirun Dan surat al hajj ayat ke-62 Jelas-jelas menyatakan Sesembahan selain Allah adalah Sesembahan yang bah batil Maka kita katakan seperti firman Allah Dalam surat Al-Haj 62 tadi bahwasanya sesembahan selain Allah Adalah sembahan yang batil Dan yang hak untuk disembahnya Allah subhanahu Karena itu makna Tafsir dari la ilaha illallah yang benar adalah La ma'buda haqkun Atau bihaqkin illallah Tidak ada yang disembah Dengan benar, dengan hak Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dari tafsir ini Makna ini Kita mengatakan sesembahan selain Allah Adalah sembahan yang batil Dan kita hanya memberikan ibadah itu Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata ini yang kita baca dan mudah-mudahan berfaedah sedikit tapi nah mudah-mudahan bermanfaat saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada subhanallahu wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin